Ok, kalian juga boleh tinggal. lagu yang kami ciptakan sendiri terima kasih mudah-mudahan oke okay. semuanya kami menyanyi kami akan bersama untukmu bisa kembali merebut gelar juara tetapi ke depan tentu kerja keras dan kerjasama kita harus selalu ditonjolkan beri semangat kalau tim kita sedang mengalami kekalahan tetap beri semangat jangan berlebihan kalau tim kita mengalami kemenangan jadi kita menang dengan bermartabat Jangan dimanjakan, tetapi kalau lagi kalah, saya minta Sriwijaya Mania tetap mendukung Sriwijaya FC hingga menjadi juara. satu kelompok supporter yang sedang dikatakan Seperti inilah lagu-lagu secara-cara seperti inilah yang dibutuhkan di stadion. Kita tidak butuh kekerasan, kita tidak butuh perjikaian. Semangat ini. Rini Jaya FC mengucapkan kali lagi selamat ulang tahun kepada kelompok supporter yang kami yakini yang paling menjadi dekat di hasil masyarakat ulang tahun ulang tahun yang ke-12 merupakan usia yang saya yakini sudah matang kau di sini tujuan kita satu adalah untuk mendukung Sriwijaya FC kembali menjadi juara liga kembali Sudah rindu kita semua Sudah rindu kita semua ini merebut kembali memegang trofi juara liga Indonesia ini Saya yakin dengan dukungan Sriwijayania insyaallah Sriwijaya akan kembali menjadi